pak nuldin a g i selamat pagi、silakan. saya mau nyampaikan tentang kalau seandainya kembali pemilihan gubernur itu lewat Dprd tidak langsung pertama mungkin itu bisa lebih murah ya kosnya yang kedua mungkin、uh, Dprd itu kan perwakilan orang-orang terbaik ya jadi ini tidak m e n g e c i l k a n beberapa pihak misalnya Uh, seorang yang punya gelar atau berpendidikan kemudian dia dipilih menjadi anggota Dewan sedangkan、uh, kalau m a u y a n g langsung maka harga seorang profesor dengan yang lulusan SD itu sama nilainya satu tapi kalau memang orang-orang terbaik yang dipilih kemudian dia memilih uh, pemimpin uh, dalam h a diri gubernur saya kira itu kan lebih、uh, rasional, lebih Bisa dipertimbangkan、uh, apa, reasoning-reasoning pemilihannya dan sebagainya. Ketimbang pemilihan langsung, k a y a k i r a di samping kos tadi itu ya. Karena harga suara itu sama seorang profesor dengan seorang lulusan SD. Makasih, Pak. Pak i r m a n selamat pagi. l a pagi, Bu. Silahkan komentar Anda.、Uh, komentar saya memang lebih bagus、uh, dipilih oleh DPRD ya daripada dipilih langsung. Karena dipilih langsung juga akan パビラララビバグシュガディフィリオレスプレイデンヤイトラジャボバシュマワシパキャマンカーマシマナテカナダディナンディガディガスのメランスタトナボル。 私 n それを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、 Itu a j a Ibu Terima kasih b u Wati atas komentar Anda Pak Doni, selamat pagi Selamat pagi Mbak、uh, Menurut teman saya sih Itu mundur ya dari cita-cita demokrasi kita Kita telah membayar sangat mahal Di tahun 1 9 9 8 9 7 ya Dengan、uh, apa namanya Mengorbankan banyak sekali orang Untuk me memperoleh、uh, demokrasi Di satu sisi Di、nah, sisi lain saya melihat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 どうもありがとうございました。 Tetapi yang terjadi saat p e r a n g ini menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang sewenang-wenang Lalu perizinan dan sebagainya lalu terjadilah benang k u s u t yang artinya、uh, merugikan negara Dan kemudian menghalangi negara secara globalisasi untuk m a j u Dimana、uh, globalisasi ini memerlukan inovasi yang sangat-sangat ekstra dengan adanya yang seperti sekarang ini kita tertati-tati sehingga yang terjadi adalah sumber daya alam kita dikuras habis-habisan oleh asing dan kemudian bangsa kita sedikit hujan, longsor kebanjiran, sedikit panas kekeringan, ini yang terjadi tetap perubahan rakyat yang untuk seperti c i t a bangsa dan negara artinya tidak pernah terjadi dan penyimpangan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila トランプさんがトランプさんがアパイアディカタカンオレアカンプリアディパンタジーやイトーコブナルディプルスレディプラディトゥトバーテンアンチャルタンジュガディプラディナモンポニアイコ alitas ガンラタナショナリスマイアンティングサマソアディナカパラディラアアルスモンポニアイポンア laman ガ lam アキポンア laman イアンポジティブスレクリコニアンネカティブ Tetapi kalau yang parpol, saya katakan parpol itu dicoret saja Karena parpol selama ini di Indonesia lebih banyak menggarong atau menghabiskan、uh, uang negara begitu ya. Ya. Seperti itu. Terima kasih Terima kasih Pak Mohamad Pak Edison s i l a k a n Pak Selamat siang Ibu Selamat siang Ini opinianya luar biasa Saya sangat setuju dengan banyak hal yang Ibu bacakan tadi Termasuk penelpon barusan Selanjutnya saya usulkan juga, uh, parpol, uh, anggota parpol tidak perlu ikut jika mereka tidak punya pengalaman bisa membaca laporan keuangan. Tahu bagaimana perusahaan-perusahaan Ruki perusahaan Laba. Tahu juga analisa s u o t kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan. Dan tidak pernah tercelah. Dan kalau perlu, t i、uh, dari k d a sisi keluarga tidak pernah k awin cerai. Dan juga tidak kena narkoba keluarganya. Dan tidak juga、uh, dari keturunan korupsi. Karena itu masalah besar kita saat ini. Coba kita lihat yang di partai-partai. m a h kata ya mulutnya selalu m e n g a t a k a n demi rakyat. Tapi ternyata mereka t a r u g mayoritas. Sudah banyak contoh ibu. Demokrasi kalau tidak untuk k e m a s l a h a t a n umat. Artinya percuma itu demokrasi. サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマ a アン、サマシアン、サマシ e ン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシアン、サマシ a ン、サマシアン、サマシシアン、サマシアン、サママン、サマアン、サマシアシアン、サマシアシアン、サママシシアン、サマシン、